Rina Amelia, berikut di belakangnya ada Gita Salviana, ada email Imelda Veronica, ada Kiki Malestiana, ada Nela Karisma, wey! mele varga see alla kebe saama ja karvade vita udurdire madum soo